Saya menasihati istri saya untuk memakai cadar. Karena dia masih enggan. Saya suruh dia memakai cadar saat di atas motor dengan alasan di jalan banyak asap. Dan setelah sampai tempat tujuan cadar dibuka. Saya bermaksud membiasakan dia memakai cadar. Kalau alasannya banyak asap, tentu masker yang lebih baik. Kalau cadar masih terbang, -terbang oleh angin nanti. Jadi Kalau menganjurkan, membiasakan dia pakai cadar itu, Tidak usahlah alasannya dibuat-buat. Cukup alasannya. Ini dia keterangannya dari Al-Quran. Ini keterangannya dari hadis Rasulullah SAW. Ini pendapat ulama. Kan sudah jelas, wahai istriku. Aku akan senang. Abang semakin bahagia. Engkau pakai cadar. Kan enak. Tidak perlu alasannya. Banyak asap pakai cadar. Ah, kan susah. Kalau nanti sudah tidak pakai motor lagi punya mobil. ah tidak bisa lagi. Tidak nah, ada asap lagi gitu deh. Jadi ajarkan keluarga itu dengan alasan yang benar. Ketika kita ingin menegakkan syariat kepada keluarga, ajarkan dengan yang benar. Pertanyaan apakah boleh buka pasang cadar? Jawabannya boleh tidaknya buka pasang cadar tergantung pendapat yang mana yang Anda yakini. Karena ulama di sini berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat wajah wanita itu adalah aurat, maka mereka mewajibkan cadar. Sebagian ulama lagi berpendapat wajah bukan aurat, maka mereka berpendapat cadar itu afdol, tidak, wa, tidak wajib. Berarti kalau afdol tidak wajib, kalau dia buka tidak berdo, berdosa. Nah, kalau anda meyakini itu sebagai, anda lebih cenderung memegang pendapat ulama yang mengatakan wajib dengan dalil-dalilnya, anda yakin ini lebih kuat. Maka anda wajib Memerintahkan istri anda Dan ketika itu istri anda wajib mematuhi Perintah sang suami Jadi ini dilihat dahulu Yang mana yang anda pegang Bagusnya beli buku tentang masalah ini Dengarkan kajian-kajian khusus Yang mengupas masalah ini Lalu ajak istri untuk membaca Mendengarkannya Biar dia paham dan mengerti